Ngapain berduaan di situ? Ya enggak apa-apa duduk saja. Oh, enggak boleh, haram. Kenapa? Itu namanya khulwah Biarpun tidak melakukan keharuman. Kalau ikhtilat bercampur laki perempuan itu tidak diharamkan kecuali nah, Tidak diharamkan kalau memenuhi 5 syarat ini. 5 syarat. Kalau berkumpulnya laki perempuan begini, laki perempuan ikhtilat bercampur tidak haram kalau memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah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 karena dembetan ini adalah menjadi sebab bangkitnya syahwat dan seterusnya. Maka dari itu, jangan disamakan dengan kasus di Mekah tawaf itu kasus yang sangat berbeda. Di sana dia jaga oleh Allah, termasuk di antaranya kalau Anda ingin ziarah apa? Ziarah kubur dan sebagainya, ziarah wali. Kalau ternyata di situ terjadi keramaian berdembet-dembet laki dengan perempuan, Anda lebih baik menghindar demi menghindari dosa tersebut. Jangan memaksakan sampai masyaallah, pengajian juga dembet-dembetan haram laki perempuan. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallah alam bisawab. Cukup.